Masa yang sering diangkat oleh para tokoh Tidak ada tinggal yang boleh Menjaga bincangannya Yang pertama adalah Kerhubungan antara umat beragama Muslim dan non-muslim Menjaga kerhubungan antara Muslim dan non-muslim Antara umat beragama Ini yang pertama Kemudian yang kedua adalah Toleransi Sesama Sesama umat seagama Toleransi sesama muslim Kemudian yang ketiga adalah Menghormati Dan menjaga budaya Menghormati Adat istiadat Kebiasaan atau tradisi yang berlaku Di masing-masing tempat Kalau kita cermati Seruan para tokoh bangsa ini Bertitik pada tiga hal ini kerukunan antar umat beragama toleransi antar sesama umat yang seagama sesama muslim misalnya dan toleransi menghormati budaya atau adat istiadat setempat baik nah kita ingin memandang tiga hal ini dengan kacamata syariat dengan kacamata islam bagaimanakah sebenarnya Permasalahan kerukunan antar umat beragama Bagaimanakah sebenarnya duduk permasalahan toleransi antar sama muslim Dan bagaimanakah sebenarnya sikap kita menghadapi budaya atau adat istiadat atau tradisi setempat Jawabnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tidak ada masalah dengan kerukunan antar umat beragama Karena memang Islam memerintahkan hal ini tidak ada masalah dengan toleransi sesama um, uh, antar umat beragama, orang yang berbeda agama Karena memang ini adalah salah satu perintah dalam agama Islam. Agape tetapi satu hal yang hendaknya perlu kita cermati bersama bahwasanya Islam juga mengajarkan kepada kita Untuk memiliki sifat barok berlepas diri Dari kekufuran, berlepas diri dari kesyirikat jadi rukun dengan pemula agama lain diperbolehkan. Bahkan didukung. Tapi ingat Islam juga memerintahkan kepada kita. Supaya kita sebagai seorang muslim memiliki sikap barok berlepas diri. Terhadap kekufuran. Terhadap kesyirikan. Qadka <Kadukanya> nacalakum uswatun hasanatun fi ibrahimah. Walladina ma'ah. Itqalu liqaumihim inna bura'a'um minkum. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya berkata kepada kaum musyrikin. Inna bura'a uminkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sahih menyebutkan awthaku'ur al-iman al-bubdu fillah wal-hubbu fillah diantara tali ikatan iman yang sangat kuat adalah cinta karena Allah dan benci pun karena Allah subhanahu wa ta'ala kita mencintai sesama saudara muslim karena mereka mencintai Allah. Itu alasan kita mencintai saudara muslim kita. Itulah cinta karena Allah. Juga al-bughdhu fillah membenci karena Allah. Kita membenci kesyirikan, kita membenci kekufuran karena itu adalah bentuk kedurhataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi kita ini diperintahkan untuk rukun dengan pemeluk agama lain, tapi dalam sisi yang lain kita ini diperintahkan untuk barok berlepas diri dari kesyirikan dan dari kekufuran. Ini, Bapak dan Ibu, menurut saya diwasa itu yang seperti ini, ya. Jadi kerukunan jalan kerukunan dengan pemula agama lain jalan tapi barok dari kesirikan barok atau berlepas diri dari kekufuran juga jalan jadi dua-duanya jalan nah kalau orang mampu menyelaraskan menyeimbangkan antara dua hal ini menjaga kerukunan dan dalam waktu yang sama dia tetap bisa mengingkari kesirikan tidak ridho dan tidak restu dengan kesirikan dan kekufuran nah inilah yang dikatakan telah dewasa bisa menyeimbangkan dua hal yang sepertinya bertolak belakang saya mengibaratkan seperti anak kecil atau pelajar pelajar SD begitulah yang masih suka bermain ada pelajar SD misalkan dia bisa membagi waktu waktu belajar waktu bermain dia bermain di saat tiba waktu belajar dia tinggalkan permainan segera menuju ke aktivitas belajar ada satu lagi ya, pelajar SD juga suka bermain karena sukanya dia itu bermain ketika waktu belajar tiba dia tetap bermain Lupa dengan belajarnya. Dari dua Pelajar SD ini Mana yang lebih dewasa Yang pertama Dia tahu kapan harus bermain Dan dia tahu Waktunya kapan harus belajar Bisa menyeimbangkan Dua hal yang bertolak belakang Ini yang namanya Dewasa Maka demikian juga dalam masalah ini orang bisa menyeimbangkan dua hal yang sepertinya bertolak belakang. Ya, dia bisa menjaga kerukunan dengan umat agama lain, tapi dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tetap tidak rida ketika Allah Subhanahu wa taala di kan begitu. Nah, baik sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara dua hal ini. Kita perlu mencontoh dan melihat praktek hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah orang yang paling tegas mengingkari kesirikan, mengingkari tokufuran, tapi beliau juga orang yang paling bijak, orang yang paling pandai dalam menjaga kerukunan. Mari kita lihat langsung praktek beliau, ya, supaya kita bisa semakin jelas bersikap kepada umat agama lain. Baik, di sini ada beberapa contoh sikap jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasannya beliau menjaga kerukunan dengan pemeluk agama lain. Yang pertama bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man katalah mu'ahadan lam yarih raihatal jannah barang siapa yang membunuh yang menumpahkan darah non muslim yang mu'ahad yang sudah ada perjanjian damai dengan umat islam maka dia tidak akan mencium aroma surga ini pernyataan tegas dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melindungi dengan benar melindungi dengan amat sangat nyawa darah non muslim mankotala mu'ahadan barang siap bah bahkan beliau mengancam siapa saja diantara umat islam yang seenaknya atau bermain-main sendiri ya dengan senjatanya untuk menumpahkan darah non muslim barang siapa diantara umat islam yang menumpahkan darah non muslim padahal sudah ada perjanjian damai dengannya Maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka dari hadis ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala saya kira sangat jelas sekali bagaimana sikap yang seharusnya menjadi sikap kita pendirian yang harusnya kita ambil dalam menyikapi saudara-saudara kita barangkali yang ekstrim ya, di dalam menyikapi pemeluk agama lain yang mungkin sampai merusak, sampai mengebom dan lain sebagainya. Saya kira dari satu hadis ini saja sudah jelas siapa yang membunuh non muslim, ya yang sudah ada ikatan dengan umat Islam maka dia lam yarik rawi hatal tidak mencium wanginya surga. Ini yang pertama kaum muslimin. Kemudian yang kedua praktek dari hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mendapat wahyu di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana kita tahu bahwasanya akhlak rasul itu adalah Al-Qur'an. Kalau kita ingin melihat tafsir Al-Qur'an, lihatlah pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belialah Al-Qur'an yang berjalan. Nah, beliau pernah menerima sebuah ayat yaitu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Walau menyukrjukum min diarikum anta baruhum watuksitu ilainin. Inna Allaha yuhidul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada non muslim selagi mereka tidak memerangi kalian selagi mereka tidak mengeluarkan kalian, mengusir kalian dari kampung halaman kalian silahkan berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka inna allaha yuhibbul muqsidin sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang adil jadi surat al mumtahanah ayat 8 ini tegas sekali kawasannya adil dan bersikap baik itu berlaku kepada sama muslim bahkan juga kepada non muslim ini yang kedua. Yang ketiga, perwujudan menjaga kerukunan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agar bersikap baik kepada tetangga-tetangga walaupun tetangga itu adalah non-muslim. Bagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As Abdullah ibnu Amr ibnu As suatu ketika dia datang ya ke rumahnya dan keluarganya sedang menyembelih kambing keluarganya sedang menyembelih kambing dia bertanya kepada keluarganya Ah Daitum Lijaril Yahudi Apakah kalian Sudah menyisihkan bagian Untuk tetangga kita Yang beragama Yahudi Sudahkah disisihkan jatah Sudahkah disiapkan hadiah Dari apa namanya Daging kambing yang kita simpelik ini Untuk tetangga kita Yahudi Sebab saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda La yazalu Jibril yusini biljari hatta ganantu annahu sayawrithu Rasulullah pernah bersabda bahwasanya Jibril itu senantiasa datang kepada beliau dan senantiasa berpesan Tidak puluhan-puluhannya Jibril itu berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah tetangga sampai-sampai Rasulullah itu mengira bahwasanya tetangga itu nanti akan dapat warisan Nah ini pesan Rasulullah kepada para sahabatnya Dan ini berlaku untuk tetangga muslim maupun tetangga non muslim ya. Buktinya Abdullah ibn Amr ibn As tadi menerapkan hadis ini kepada non muslim Sudahkah kalian menyisikan hadiah untuk tetangga kita yang beragama Yahudi Jadi ini, ini yang ketiga Ya wujud penerapan menjaga kerukunan antar umat beragama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah seperti ini, saling memberi hadiah, saling memberi makan misalnya ya, kepada tetangga meskipun itu adalah uh, non muslim. Yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mempraktekkan yaitu menjenguk non muslim yang sakit. Bagaimana dalam disebutkan di dalam Sebuah hadis yang sahih bahwasanya ada Seorang anak Yahudi yang sakit Mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Datang menjenguknya Datang untuk menjenguknya Kemudian Di saat menjenguknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajak putra Yahudi ini dengan baik, dengan lemah lembut ya Dengan penuh hikmah Untuk masuk Islam Beliau tawarkan Islam, tawarkan Yahulam Aslim, wahai Putra Yahudi, saya tawarkan Kepadamu untuk masuk Islam Kemudian Putra Yahudi tadi Melihat Bapaknya Melihat Bapaknya Kemudian ketika Bapaknya Dilihat, Bapaknya memberikan isyarat Apeh Abul Qasim wahai putraku dengar dan taati apa yang diucapkan oleh Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka anak ini tanpa paksaan tanpa penekanan ya tanpa desakan menyatakan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah saya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah selain Allah dan bahwasannya engkau adalah putusan Allah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai ya, pulang keluar dari rumah seorang Yahudi ini dan mengatakan alhamdulillah alladzi najja hum minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Kemudian Beliau sendiri juga pernah menjenguk paman beliau non muslim yaitu Abu Talib sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala pamannya yaitu Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut Rasulullah datang menjenguknya kemudian beliau mengatakan ya am wahai paman kul la ilaha illallah Ucapkanlah la ilaha illallah Tidak ada ilah, tidak ada sembahan Yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kalimatan Uhajula kabihah indallah Ucapkanlah kalimat ini Mudah-mudahan aku bisa menjadikan Kalimat ini sebagai hujah, sebagai argumen Untuk membela engkau di hadapan Allah nanti Ini Abu Talib Abu Talib Bukanlah muslim Ya namun ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan Rasulullah tetap memanggilnya dengan panggilan kekerabatan ya am wahai paman bukan karena non muslim atau karena musrik dipanggil wahai musrik Rasulullah tidak begitu ya am wahai paman karena memang paman nah, jadi hubungan silaturahim hubungan kekerabatan itu tidak terputus dengan adanya perbedaan perbedaan agama Sebagaimana ini dinyatakan di dalam riwayat yang lain yaitu Asma bintu Abu Bakar. Asma bintu Abu Bakar ibunya itu masih kafir. Asma bintu Abu Bakar, ya itu ibunya adalah masih kafir, belum masuk Islam, tidak memasrahkan dirinya kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ibunya Asma ini mendatanginya, menjenguknya kemudian Asma bintu Abu Bakar meminta pendapat kepada Rasulullah ya Rasulullah inna ummi aradat inna, inna ummi ja'ad fahal uh, afa ana uh, fahal ana asiluha wahai Rasulullah sungguhnya ummi ibuku datang mendatangiku Bagaimana sikapku ya Rasulullah? Aku mau menyambutnya, aku mau mendatanginya, mau apa namanya? menemuinya. Dia adalah seorang wanita yang musyrikah. Seorang yang musyrikah. Tapi aku ingin meninggalkannya, tidak ingin menemuinya bagaimanapun juga dia adalah ibuku. Dia adalah ibuku, tapi bagaimanapun juga dia adalah bukan muslim. Bagaimana ya Rasulullah Saya temui ibu saya, saya sambut atau tidak Apa jawab Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Naam Silha Iya, tetap kamu sambung Tetap kamu sambung Hubungan rahim, hubungan kekerabatan Dengan ibu Tegas sekali ayat ini Hadis ini Menunjukkan bahasanya Seorang Muslim seandainya dia memiliki kerabat, entah itu orang tuanya, entah itu adiknya, entah itu pamannya, entah itu uh, anak pamannya yang masih non-Muslim, hubungan kekerabatan atau yang diistilahkan dalam Islam rohin, ya, hubungan famili bukan kekerabatan itu tetap. Nah, jadi perintah di dalam Islam untuk menyambung silaturahim itu berlaku bagi kerabat muslim maupun kerabat yang non muslim berdasarkan hadis tadi. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat tadi, sekarang yang kelima Wujud dari penerapan menjaga kerukunan dengan umat beragama lain yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bahasannya Rasulullah alaihi wasallam pernah menerima wahyu dari Allah subhanahu wa taala dalam surat al-An'am. Saya lupa ayatnya berapa. Ayat berapa yang tahu? Walatasyukullah dinaya dunamindunillahi faysukullah adwan biyakiri ilm. Turun firman Allah kepada Nabi kita Muhammad dan beliau sekali lagi adalah orang yang paling sesuai. Tindak tanduknya, perbuatannya, akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Janganlah kalian mencela tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik sehingga nanti berakibat mereka mencela Allah. Wala tasubbul ladina ya'buduna min dunillah, janganlah kalian mencela tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum musyrikin. Karena apa? Akan berakibat mereka balas mencela Allah Subhanahu wa taala dengan dipenuhi dengan permusuhan tanpa didasari dengan ilmu. Ini apa dari? Jadi tidak boleh mencela sesembahan mereka. Kenapa? Itu akan menjadi sebab mereka balas mencela Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah sebuah mubarof yang besar. Ya, supaya lisan mereka tidak mencela Allah, ya kita tidak mencela Tuhan mereka. Apalagi uh, Nabiullah Nisaalayhi Salam yang disembah, yang dipertuhankan oleh kaum nasrani, sama sekali umat Islam nggak boleh mencela, mencela beliau termasuk kekufuran ya, karena itu adalah Nabi dan umat Islam sikapnya terhadap nabi adalah la nufarriqu baina ahadin mir rusul amana bima unzila ilaihi min wal mu'minun qulna amana billahi wa malaikatihi wa la nufarriqu baina ahadin mir para rasul semuanya beriman ya amana ar bima unzila ilaihi min wal mu'minun dan kaum mukminin semuanya beriman ya apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka semuanya menyatakan kami beriman kami beriman kepada Allah wa malaikati dan malaikat-malaikatnya wa kutubi dan kitab-kitabnya dan rasul-rasul kami tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain kita menghormati Nabiullah Allah Isa alaihi salam. Sebagaimana kita menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Man syahida an ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wal naru haqqun dahulal jannah ala makana minal amal. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan bahwasanya Isa adalah putra Maryam, bahwasanya Isa itu adalah hamba dan Rasul Allah juga dan bahwasanya Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam Alqaha ila Maryam Waruhun minhu Dan bahwasannya Isa itu adalah Roh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersaksi bahwasannya Surga itu adalah hak Neraka itu adalah hak Maka dahwal al-jannah Jadi syarat kesempurnaan kaum muslimin Memasuki surga Adalah dia bersaksi Bahwasannya ilah itu hanya Allah Muhammad itu adalah utusan Allah Dan dia bersaksi bahwasannya Isa itu adalah Rasulullah Sehingga tidak benar ya Dan amat sangat jahil Kalau ada muslim mencelah Mencelah Nabi Isa AS Atau yang disebut oleh mereka Yesus Mencelah Yesus Saya pernah bahkan Sering menjumpai muslim Mungkin ya karena emosinya Atau karena apanya begitu ya Atau karena kekurangan ilmunya Mencelah Mencelah Yesus Padahal Nabi Isa ini mencelah Padahal, padahal nabi Allah subhanahu wa taala keimanan kita kepada Allah itu keimanan kita terhadap Islam tidak sempurna kecuali kalau kita telah mengimani Nabi Isa sebagai Nabi, sebagai Rasul Allah, sebagai hamba Allah bukan mencela kita memuliakannya ya sebagai hamba Allah dan memuliakan Nabi Isa sebagai sebagai Rasul Allah ini Alaihi Salam. Ini yang kelima kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulangi, wujud atau praktek penerapan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam upaya menjaga kerukunan dengan pemeluk agama lain adalah pertama, Rasulullah SAW menjaga darah, melindungi darah umat non Muslim, bahkan mengancam siapa saja yang semena-mena menumpahkan darah mereka. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Perintah untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada non-Muslim sekalipun selagi mereka baik sama kita kita diperintahkan juga untuk baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga apa tadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk saling, yaitu apa namanya untuk berbuat baik pada tetangganya, saling memberikan hadiah, saling memberikan apa namanya, uh, saling memberikan hadiah atau memberikan sesuatu yang bisa diberikan pertolongan bantuan kepada mereka ya walaupun tetangga itu, itu adalah non muslim kemudian Rasulullah SAW dengan sendirinya beliau mempraktekkan sendiri menjenguk seorang non muslim kemudian yang kelima Rasulullah SAW dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga umat Islam semuanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencela Tuhan yang disembah oleh orang-orang musrikin ya supaya mereka tidak balik mencelak Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini wujud penerapan menjaga kerukunan dengan umat beragama lain yang dilakukan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling tegas dengan yang namanya kesyirikan dengan yang namanya Kofura. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana wujud ketegasan beliau kepada kesirikan, wujud ketegasan beliau terhadap kokufuran beberapa hal yang akan saya sebutkan ini menunjukkan ketegasan beliau beliau pernah menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat yang sangat familiar sekali kita semua sudah menghafalnya insyaallah dan sering dibaca oleh imam-imam sholat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa ana 'abidum ma 'abattum wa antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din wahai Muhammad wahai orang-orang yang kafir Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Demikian juga kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalian aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dihukum untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tegas kepada kekafiran tidak boleh ikut campur dalam agama mereka tidak boleh ikut campur dalam agama mereka lakum dinukum waliyah dinu, untuk agamamu, untuk agamaku. maksudnya kita tidak tidak ikut campur, tidak ikut nimbrung dalam segala hal aktivitas-aktivitas yang langsung berkaitan dengan akidah dan ibadah mereka. Perhatikan laqum dinukum untuk mu'amalam. Berarti segala sesuatu yang kaitannya dengan agama berlepas diri. Ibadah mereka, rumah ibadah mereka, hari besar mereka, kita semua berlepas diri dari semua itu sebagaimana Rasulullah berlepas diri dari semua. Itu. Berarti kita tidak ikut campur dengan peribadatan mereka, kita tidak ikut campur dalam rumah ibadah mereka, perayaan hari besar mereka. Dan Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia, para ulama kita ya, yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa yang begitu gamblang kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada para ulama kita yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia telah menunaikan tugasnya untuk menyampaikan kebenaran ini yaitu umat Islam tidak diperbolehkan untuk ikut serta menceburkan diri dalam acara-acara yang kaitannya dengan ibadah dengan ritual mereka dengan ritual mereka karena dalam keyakinan kita Ibadah mereka itu adalah ibadah kepada selain Allah Dan ibadah kepada selain Allah Dalam keyakinan kita apa? Kesirikan Maka kita tidak Tidak merestui kesirikan Kan begitu nah, Maka diluruskan Perlu diluruskan Ya yani kalau ada yang mengatakan Kita menghormati Keyakinan mereka Nah ini kalimat ini perlu diluruskan keyakinan non muslim itu keyakinan apa bapak dan ibu? penyembahan terhadap selain Allah itu namanya apa? dalam Islam namanya syirik. Kalau ada orang yang berkata kita sebagai muslim hendaknya menghormati keyakinan non muslim. Kalau mau jujur kalimat itu sebenarnya maknanya adalah kita menghormati kesyirikan, ya kan? Kita menghormati keyakinan mereka keyakinan mereka syirik, berarti kita menghormati kesyirikan, kan begitu nah ini perlu dirubah, kalimat seperti ini ya, kita menghormati mereka, bukan keyakinan mereka menghormati mereka sebagai manusia ya, sebagai manusia kita kalau kalau mereka sakit kita menjenguknya kalau mereka membutuhkan pertolongan kita pertolong, kita tolong mereka tapi kalau sudah masuk dalam ruang lingkup ibadah, aqidah mereka, ritual ritual ibadah mereka, Lakum dinukum waliyadi. Bahkan kita tidak mengucapkan selamat, selamat merayakan hari raya ini, selamat merayakan hari raya itu. Bu kenapa? Kenapa nggak boleh? Ini apa maju ulama Indonesia, ya? Kenapa tidak boleh seperti? Itu? Ya kita cermati sendiri kata selamat itu apa mananya selamat selamat selamat apa misalnya selamat menikmati, selamat berbuka puasa itu berarti kalimat menunjukkan rida dan restu kalau ada muslim misalnya mengucapkan selamat korupsi gimana kira-kira sikap kita boleh apa enggak cuma meng mengucapkan selamat saja kita enggak ikut korupsi, cuma mengucapkan selamat saja enggak boleh, ya kan Nah, kenapa? Karena ucapan selamat itu adalah berarti maksudnya apa? Pemberian restu. Walaupun kita nggak ikut korupsi, tapi kalau kita mengucapkan selamat korupsi, berarti kita merestui korupsi kan begitu. Nah, maka demikian juga dengan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mengucapkan selamat. Karena kalau kita mengucapkan selamat, berarti kita secara tidak langsung atau secara langsung merestui, yaitu peribadatan mereka kan begitu nah kemudian yang kedua jadi yang pertama yang kedua adalah kita ketika menghormati saudara-saudara kita ketika menghormati umat lain yang beragama lain itu tetap kita menjaga keyakinan kita bahwasannya Islam yang kita peluk Islam yang kita anut ini adalah satu-satunya agama yang hak Jadi bukan seperti e, Kelompok liberal Mereka toleransinya sampai pada Tataran mengatakan apa? Semua agama sama Semua agama sama, banyak jalan menuju Roma Banyak jalan menuju surga Silahkan mau masuk Surga lewat pintu Islam atau lewat pintu agama lain semuanya sama nanti ujung-ujungnya ke surga juga tidak kita tidak seperti itu kaum muslim jadi menghormati pemuluh agama lain tapi tetap kita punya keyakinan yang kuat yang tidak tergoyahkan inna dina in dulul Islam sesungguhnya agama yang diridhoi di si Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam cuma Islam saja wa ma yabtagi khairul Islami dinan فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ Barang siapa yang mencari agama selain Islam Maka tidak akan diterima agama itu untuknya Dan dia nanti pada kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang rugi Ini harus kita tanamkan ya. Ini kita menghormati pemeluk agama lain Bukan berarti terus kita memandang ah, semua agama sama Tidak Menunjukkan bahwasanya kita ragu dengan keyakinan ini ya. Bisa jadi Islam ini adalah salah satu jalan keselamatan Ada jalan keselamatan yang lain Tidak Tetap kita pegang ayat ini Inna dina inda Allah Islam Tidak yang lain Siapa yang mencari selain Islam Tidak akan diterima oleh Allah Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Jangan sampai lepas ayat ini Sesuatu yang sangat disayangkan Yaitu pada sebagian kaum muslimin mereka ketika toleransi ketika menjaga kerukunan ber umat beragama ayat ini entah diletakkan di mana ketika berhadapan dengan umat non muslim ayat ini seolah-olah lupa padahal enggak boleh seperti itu kita menjaga kerukunan dengan umat agama lain tapi tetap kita hadirkan ayat ini innabina indallahislah wa may yabdali gairul islami dinan falayuqbal minhu ya falayuqbal minhu kita ya Allah tidak akan menerima itu dan dia termasuk orang-orang yang rugi pada hari kiamatan. Baik, ini Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Jadi kesimpulannya adalah toleransi atau menjaga kerukunan dengan pemeluk agama lain ini hanya dalam masalah dunia, dalam masalah bermuamalah, dalam masalah jual beli, ya, dalam masalah sewa menyewa, dalam kehidupan ber tetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu saja. Urusan agama sudah sendiri sendiri. Ini sebenarnya yang lebih lebih logis, Bapak dan Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang sangat logis sekali. Orang memeluk Islam dan meyakini bahwasanya Islam itulah satu-satunya kebenaran. Ini sebenarnya sesuatu yang logis. Justru yang diajarkan oleh orang-orang kaum liberal itulah yang yang aneh ya kan? semua agama benar ya, kalau memang kamu meyakini semua agama benar ya sudah, gonta ganti agama saja justru aneh keyakinan seperti itu ya. jadi kalau kita meyakini Islam adalah agama satu-satunya yang membawa kepada keselamatan kebenaran ya sudah itu adalah keyakinan yang wajar, keyakinan yang sangat masuk akal sekali dan semua agama saya rasa begitu Bukan hanya Islam saja, semua agama punya keyakinan seperti itu. Mereka meyakini agama lah yang paling benar. Jadi apa yang diajarkan oleh kaum liberal bahwasanya semua agama itu benar itu ditolak oleh semua agama. Pendapat bahwasanya semua agama itu benar itu pendapat yang ditolak oleh semua agama. Islam mengatakan Inna Dina Indaul Islam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan wakalul layat kullal jannah ilamankanahudan alnasor. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja. Walantarto an kalian Yahudi, walan Nasrani hatatat tapi Tidak akan pernah Ridho Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, karena mereka meyakini bahwasannya kita ini salah. Semua agama seperti meyakini bahwasannya agamanya benar. Nah. Kok aneh orang muslim yang toleransinya sampai mengatakan agama ini ya benar semuanya benar dalam rangka untuk mencari ridha mencari restu dari semua agama ini padahal semua agama mengingkari dia. Baik, jadi kita tidak perlu malu menyatakan keislaman kita. Jadilah seperti bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka adalah orang yang sangat percaya diri terhadap agama yang mereka bawa. Salman Al-Farisi contohnya. Salman Al-Farisi seorang yang berasal dari Persia. Bangsa yang begitu besar yang berperadaban tinggi layaknya Amerika zaman sekarang. Ketika dia sudah mengenal Islam, mengenal petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia ditanya tentang identitas diri dia, siapa kamu? Apa jawab Salman Al-Farisi? Dia tidak mengatakan saya putra Persia, tidak. Tapi begitu bangganya dia terhadap Islam, begitu yakinnya dia terhadap kebenaran Islam, dia mengatakan anak Ibnul Islam, aku adalah putra Islam. Salman Al-Farisi. Demikian juga para sahabat-sahabat yang lain dulu mereka ketika jahiliyah membanggakan nenek moyang mereka, membanggakan kabilah-kabilah mereka, suku-suku mereka. Dulu ketika mereka belum kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ditanya, ya, siapa Anda? Identitas yang mereka tunjukkan adalah nahnu abnaul muslimin. Kita adalah putra-putri Islam. Ini para sahabat Rasulullah Taala bangga, tidak malu menunjukkan keislaman. Mereka itulah orang-orang yang dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Waman ahsan kaulan, mimanda ilallah wa amilas salihan wa kala inani minal muslimin. Siapa yang ucapannya lebih bagus daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah, kemudian beramal saleh? Terus dia dengan bangganya menyatakan dirinya inani minal muslimin, aku adalah merupakan bagian dari kaum muslimin. Ucapan yang mulia, dipuji oleh Allah subhanahu wa ya, taala. Tidak malu menunjukkan identitas sebagai muslim, malu, ya, kurang pede, tidak muslim tidak seperti itu. Ini poin yang pertama bapak dan ibu. Jadi tentang masalah bagaimana mendudukkan antara menjaga kerukunan dengan umat beragama dan dengan tetap berlepas diri dari keyakinan mereka, dari ibadah-ibadah mereka, dari kesyirikan mereka. Nah, seperti itu tadi contoh pelaksanaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke poin kedua. Poin kedua adalah bertoleransi sesama muslim kita semuanya tahu semuanya sadar tidak ada yang perlu ditutup tutupi bahwasanya muslim memang banyak organisasi banyak pemahaman banyak madhab dalam fikih ada madhab syafi'i ada madhab maliki ada madhab hambali ada madhab abu hanifah nah mungkin ada yang berpemahaman ya begini ada yang berpemahaman begitu dalam satu masalah ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan boleh persis bagaimana apa yang dicontoh eh, sebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man ya ismin kum badi fasayroh tilavan barang siapa yang hidup diantara kalian setelah itu nanti pasti akan melihat perselisihan yang banyak nah, nah sekarang bagaimana kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala menyikapi hal ini ada tiga sikap. Mari kita pilih nanti mana tiga sikap ini yang yang benar. Sikap yang pertama adalah orang yang full toleransi di semua keyakinan yang ada di dalam Islam ini dibenarkan semua. Ketika ada sebagian dari non sebagai, sebagian dari saudara Muslim mengatakan bahwasannya ya semua agama itu benar siapa yang mengatakan itu? Orang yang menamakan dirinya Islam juga, jaringan Islam liberal. Menamakan diri Islam. Wah, itu umat Islam. Kita hargai pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwasanya para sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha misalnya adalah orang-orang kafir penghuni neraka. itu umat Islam kita hargai juga pendapatnya. Semuanya dihargai, semuanya ditoleransi. Ini yang pertama. Toh mereka juga punya dalil, toh mereka juga punya argumen. Ya, mereka masih menamakan diri mereka Muslim. Ya sudah kita hormati saja. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kebalikannya. Sama sekali tidak ada toleransi. Pokoknya guru saya mengajarkan begitu. Pokoknya syekh saya, ustad saya mengajarkan begitu. Siapa yang tidak sama ibadahnya dengan saya, berarti dia keliru, berarti dia sesat. Walaupun didatangkan puluhan dalil kepada dia, mungkin dia tetap mengatakan enggak, enggak cocok sama guru saya, enggak cocok sama saya, saya berarti salah. Ini yang ketiga. Mana? Pilih yang mana, satu atau dua. Yang ketiga adalah orang yang memperinci masalah, diperinci masalah. Yaitu kadang dia menghargai, kadang, kadang dia toleransi, kadang dia tidak dilihat perkara satu persatu ini termasuk yang diingkari atau ditoleransi sikap kita yang begini iya jadi permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh umat Islam itu adalah bermacam-macam tidak satu tingkatan saja, bertingkat-tingkat ada yang memang boleh ditoleransi ada yang harus diingkari. Nah ini, jadi toleransi diperintahkan. Toleransi sama muslim, ya pemikiran-pemikiran atau madhab-madhab yang ada dalam Islam ini kita ada. Syariat toleransi tasamuh itu ada, ya. bukan memaksakan diri. Ada toleransi, tapi ingat ada amar ma'roof nah imun juga, ya amar ma'aur nah imun kar ada. Ini harus bisa berjalan. Dua-duanya bisa jalan Toleransi jalan Amar ma'ruf nahi munkar Mencegah kemunkaran juga jalan Kalau kita toleransi terus Dalam semua hal toleransi-toleransi Berarti secara tidak langsung Mematikan syariat Amar ma'ruf nahi munkar Sebaliknya kalau orang Ingkar, ingkar, ingkar terus Setiap yang tidak cocok diingkari ini akan mematikan syariat toleransi ya. jadi yang benar adalah toleransi jalan <tuh> tapi kita juga tetap menjalankan amar ma'ruf dan mungkar ketika ada kemungkaran tidak didiamkan dengan dalih toleransi ya. tapi harus dijalankan bersama-sama bagaimana nah, supaya kita bisa jalan bersama-sama nah, ini yang dimaksud dewasa wabarakat ini ya yang saya maksud dengan kedewasaan adalah yang seperti ini. Jadi dua hal yang sepertinya bertolak belakang, ya, sat satunya toleransi, satunya amar ma'aruf naimunkah, satunya mengingkari, satunya toleransi. Dua hal yang nampaknya bertolak belakang bisa dijalankan bareng-bareng tanpa harus membuang salah satu. Seperti tadi anak yang bermain, ketika waktu belajar dia belajar, imbang kedua-duanya. Ini namanya dewasa. Toleransi jalan, Amar-Aruf yang munkar juga jalan. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengklasifikasikan permasalahan. Mengklasifikasikan permasalahan. Permasalahan yang diperselisihkan oleh umat Islam, ya perbedaan pendapat yang terjadi pada umat Islam, itu ada tiga macam, bapak-bapak ada tiga macam yang pertama adalah ikhtilaf farir perbedaan pendapat yang kosong ikhtilaf farir perbedaan pendapat kosong kosong dari hasil contohnya apa ini biasa ada di kitab-kitab taksir kitab-kitab ya. Misalkan para ulama tafsir berselisih pendapat tentang jenis anjingnya Ashabul Kahfi. Ya, di Al-Qur'an kan ada cerita Ashabul Kahfi, ya kan? Di situ ada ada cerita bahwasanya Ashabul Kahfi itu disertai dengan seekor anjing yang menjaga gua mereka. Di sebagian kitab tafsir ada perbincangan tentang itu, anjing itu anjing jenis apa? Hah? Ya? ada yang mengatakan anjing jenis ini ada yang mengatakan anjing jenis itu nah, ini kalau seandainya kita berbeda pendapat dalam masalah ini insyaallah tidak membawa hasil ya, yang berpendapat ini atau yang berpendapat itu gak ada pengaruhnya sama adidah gak ada pengaruhnya terhadap ibadah di dalam Al-Quran juga ada kisah Nabi Musa bersama tongkatnya Terkadang ada yang membicarakan tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu apa Ada yang mengatakan kayu ini, ada yang mengatakan kayu itu Ini adalah perbedaan pendapat Yang juga tidak berpengaruh pada amalan Tidak berpengaruh pada akidah. Kalau kita yakini misalnya tongkatnya adalah dari kayu jenis ini Atau tongkatnya berasal dari jenis kayu itu Apa pengaruhnya dalam ibadah kita? Tidak ada pengaruh. Guanya ya, Ashabul Qafi itu letaknya di mana, di negara mana Ada yang mengatakan di negara ini, ada yang mengatakan di negara ini Ini juga tidak ada Hasilnya dalam amalan atau hasilnya dalam akidah Tidak ada pengaruh Ini namanya ikhtilaf farig Perbedaan pendapat yang kosong Sikap kita Sekedar pengetahuan, sekedar wawasan saja Silakan dibaca silakan membaca ya pendapat-pendapat itu sekedar wawasan saja ketika ada saudara kita mungkin yang punya pandangan lain gak usah terlalu dipertajam ya. karena toh itu juga tidak ada pengaruhnya dalam amaliyah kita tidak ada pengaruhnya dalam akidah kita kalau kita mempertajam, menghabiskan waktu untuk mendebat saudara kita dalam masalah-masalah seperti itu menghabiskan umur kita menghabiskan waktu kita nah ini yang pertama yang kedua ikhtilaf tanawur perbedaan pendapat yang bersifat variatif variatif ikhtilaf tanawur variatif variatif itu beragam berbeda tapi perbedaan itu sifatnya adalah variasi saja keberagaman saja tapi pada hakikatnya tidak bertentangan Berbeda tapi tidak bertabrakan Berbeda tapi tidak bertabrakan Nah, Contohnya adalah Khilaf dalam Penafsiran suatu kata dalam Al-Quran Dengan lapat yang berbeda-beda Penafsiran dengan lapat yang berbeda-beda Tapi sebenarnya Mengarah pada satu makna contohnya Tafsir Ihdinas Sirotul Mustaqim tunjuki kami jalan yang lurus apa tafsir jalan yang lurus? ada yang menafsirkan Sirotul Mustaqim itu adalah Islam jalan lurus itu Islam ada yang mengatakan Sirotul Mustaqim itu adalah Al-Qur'an ada lagi yang menafsirkan Sirotul Mustaqim itu adalah jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad dan dua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Beda-beda kan? Tapi ini maknanya sama. Maknanya sama. Shiratal mustaqim Islam, benar. Dan Islam itu adalah eh Shiratal mustaqim itu adalah Islam dan kalau ada yang menafsirkan Shiratal mustaqim adalah Al-Qur'an juga dibenarkan karena Islam itu dasarnya adalah Al-Qur'an. Kalau ada yang mengatakan suratul mustaqim adalah sirat atau jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad dan dua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar juga benar. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling baik di dalam mengamalkan Al-Qur'an dan sahabat beliau Abu Bakar dan Umar adalah manusia yang paling baik di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga benar lafaznya beda tapi maknanya sama. Jadi sebenarnya ini tidak perbedaan, bukan perbedaan. Kayaknya beda tapi enggak beda sebenarnya. Contoh lagi Bapak dan Ibu adalah ragam doa istiftah misalnya. Doa istiftah istifta, ada yang berbunyi sebagian saudara kita mungkin membaca Allahumma baid baini wa baina khatayaaya kamaba'ata bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya ada yang membaca allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa wasila ada yang membaca subhanakallahumma rabbana wa ilaha baik. Beda ya kan? Ada Allahu mabai bai, ada allahu akbar kabira, alhamdulillah kathira, ada subhanakallahumma wa tabarakasmuka Lafaznya beda. Tapi semuanya benar kenapa kok semuanya benar mau beda kok benar semua <tuh> ya karena Rasulullah mengamalkan semuanya Rasulullah pernah mengamalkan semuanya dan ini tidak aneh lah ya, ada bermacam-macam doa istifta itu bukan sesuatu yang aneh doa istifta bermacam-macam dan semuanya benar itu bukan aneh kenapa? karena Rasulullah sholat itu setiap hari bahkan minimal ya, sholat itu 5 kali sehari tidak menutup kemungkinan Rasulullah berselang-seling kadang membaca Allah Akbar kabir kadang membaca Allahumma baik-baik kadang membaca subhanakallahumma wa ta'ala jatuh wa ilaha wairuk jadi gak ada sesuatu yang perlu dianehkan, yang tidak ada sesuatu yang perlu di, dianggap aneh karena memang salat itu berkali-kali berulang-ulang terus setiap hari Ya, tidak menutup kemungkinan Rasulullah memang terkadang pakai baca, baca baca doa ini terkadang baca doa itu doa ruku dan sujud ada subhanak subhana, subhana robbil al ala kalau ruku subhana robbil al albi robi hamdi subhana robbil al albi hamdi ada lagi yang berdoa ketika ruku dan sujud subhana kalaulah marobana robi hamdika Allah beda tapi semuanya benar Bagaimana bisa berbeda kok semuanya benar? Iya, bukan sesuatu yang aneh. Sekali lagi Rasulullah sholat itu berkali-kali. Tidak menutup kemungkinan Rasulullah sholat kali ini pakai Subhana Rabbi ala, kemudian sholat di hari yang lain pakai Subhana kalau Allah marobanaw bihamdika Allah magfir. Apa yang aneh? Gak ada yang aneh. Nah. Dan ketiga langsung ada dua salah, terus tambah satu semuanya benar karena witir itu terjadi setiap hari witir itu terjadi setiap hari tidak menutup kemungkinan Rasulullah kadang begini, kadang begitu tidak ada yang aneh selagi semuanya bersumber pada dalil yang sahih hadis yang sahih maka semuanya silahkan diamalkan secara berganti-ganti hikmahnya apa? hikmahnya supaya kita itu apa namanya? salat kita itu tidak terkesan sebagai sesuatu yang rutinitas saja. Kadang kalau orang baca satu jenis doa mulai dari ya, kenal salat mulai dari kecil 10 tahun sampai umur 50 tahun yang dibaca doa istiftahnya misalnya Allahumma baid baini terus. Itu kalau keseringan Bapak dan Ibu, terkadang sholat kita itu ketika membaca doa tersebut lisan kita ini bergerak otomatis tanpa kita sadari iya apa enggak, kadang kita sholat Allah wabarakat, Allah ma'abak idbain wabarakat 40 tahun begitu terus itu bisa jadi Allah ma'abak idbain ini kita kurang meresapinya sebagai formalitas, sekedar formalitas saja karena sudah terbiasa, saking terbiasanya sampai mulut ini bergerak otomatis Allahumma bait baini kurang diresapi coba Anda rasakan kalau Anda berganti-ganti doa istikharah kadang Allahumma bait baini ya kadang di kesempatan lain apa Allahu Akbar kabiro nah itu akan terasa beda salat kita bisa meresapi Allahu Akbar kabiro karena itu sebagai bacaan yang baru bagi kita jadi kita akan lebih meresapinya besok ganti Allah mabait baik jadi berganti-ganti terus seperti itu sehingga menambah kualitas sholat kita itu hikmah yang pertama hikmah yang kedua memudahkan orang yang mungkin ketika lanjut usia baru kenal sholat baru kenal sholat sehingga dia Mungkin akan memilih sesuatu yang paling gampang Sesuatu yang paling ringan ya, Sesuatu yang paling gampang dari bacaan sholat Ya, pilih doa istirah yang paling pendek Ada pilihan begitu kan Ada yang panjang, ada yang pendek Dia akan bisa memilih yang pendek ya, Bebas memilih Mana yang paling mudah Itu hikmahnya Baik, ini Khilaf Tanawo Khilaf perbedaan pendapat, tapi hakikatnya tidak berbeda, tidak bertentang nah, bagaimana sikap kita? sikap kita jelas yaitu kita tidak terlalu ribut-ribut tidak terlalu apa namanya menyibukkan diri kita dengan berdebat masalah yang seperti ini buat apa diperdebatkan, uang semuanya benar selama bersumber pada hadis yang sahih kalau kita sibuk dan terus berdebat dalam masalah perbedaan pendapat yang sebenarnya itu semuanya adalah benar maka ini enggak jauh berbeda dengan Mungkin Anda pernah dengar kisahnya orang-orang buta yang berdebat tentang gajah ya, ada orang-orang buta yang enggak pernah lihat gajah semuanya berdebat tentang gajah semuanya datang ke kebun binatang, ingin melakukan penelitian gajah itu kayak apa salah satu dari mereka mengatakan gajah itu seperti pohon karena kebetulan dia pegang kakinya gajah jadi kesimpulan dia gajah itu seperti pohon orang buta yang lain pegang perutnya gajah besar, lebar kesimpulan dia gajah itu seperti tembok ada lagi orang buta yang memegang kupingnya gajah. Kesimpulan dia, gajah itu seperti kipas. Nah, ada lagi yang memegang belalai. Kemudian kesimpulannya, oh, gajah ini seperti ular. Ya, terus mereka beradu argumentasi. Saya telah membuktikan sendiri gajah itu seperti pohon. Ini adalah pendapat yang paling benar. Karena saya sudah membuktikanlah. Yang kedua nggak mau kalah. Saya juga telah membuktikan gajah itu seperti tembok. Ini kalau kita cermati bapak dan ibu dari orang-orang yang berdebat ini mana yang benar? Semuanya benar. benar. Ya. Kalau kita simpulkan ya benar. Memang bagian dari tubuh gajah itu ada yang kayak pohon yaitu kakinya, ada yang kayak tembok yaitu badannya, ada yang kayak ular yaitu belalainya kalau disatukan itu akan menjadi satu kesimpulan yang saling mendukung nah seperti itulah kurang lebih khilaf tanawu itu kurang lebih seperti itu ini yang kedua tadi ada berapa jenis khilaf? ada tiga, ini sekarang yang ketiga khilaf at-tabadu khilaf kontradiktif jadi perbedaan pendapat yang berseberangan memang berseberangan satunya mengatakan haram satunya mengatakan halal satunya mengatakan wajib satunya mengatakan tidak wajib satunya mengatakan sunnah satunya mengatakan bida'a ah. ini kontradiktif bertolak belakang ya Saling bertubruan, saling bertabrakan Nah Khilaf jenis ini Ini juga terbagi lagi Jadi dua Khilaf kontradiktif ini terbagi lagi jadi dua Yang pertama Bapak dan Ibu itu adalah Khilaf kontradiktif Yang terjadi pada masalah Yang sudah ada Dalilnya gamblang sudah ada ayat atau hadisnya yang gamblang hadisnya juga jelas-jelas sahih kalimatnya juga sudah nyata-nyata begini gak mungkin ditafsirkan yang lain-lain contoh para sahabat Abu Bakar Umar Ali Utsman masuk surga mereka adalah orang-orang yang diridoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat kita. Ini pendapat ini ada enggak yang menyelisihinya? Ada. Ya. Ada sebagian kelompok menyatakan bahwasanya Abu Bakar, Utsman itu adalah orang-orang yang dilaknat masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Perbedaan pendapat atau bukan ini? Perbedaan pendapat, kontradiktif apa enggak? Kontradiktif. Satunya mengatakan masuk surga, satunya mengatakan masuk neraka. Kita lihat dalilnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum <tuh> biihsan, <-tuh> radhiyallahu 'anhum wa radu'an dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Demikian juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Aadallahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyediakan bagi mereka, bagi as-sabiqunal awwalun, bagi para sahabat dari Muhajirin dan Anshar Jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Jelas enggak ayat ini? Kalau ada yang menafsir ayat ini, kita toleransi? Kita hormati pendapatnya? Tidak. Kenapa? Ya, kalau kita hormati, berarti mana amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau semuanya ditoleransi, amar ma'ruf nahi munkar hilang kan. Ini contoh yang paling jelas. Jadi sikap kita dalam menghadapi perselisihan yang seperti ini, kita kembali kepada Al-Qur'an dan as sunnah. Ya, ketika Al-Qur'an dan as sunnah telah menyatakan sebuah kalimat yang jelas dan gamblang, maka itulah yang kita ambil. Yang pendapat menyelisi pernyataan Al-Qur'an dan as sunnah itu kita ingkari dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ya, seperti itu kita ingkari bukan kita toleransi. Sekali lagi kalau seandainya itu ditoleransi, terus amar ma'ruf nahi munkarnya kemana Kita kan diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran. Ya, kalau yang jelas-jelas kemungkaran ditoleransi, ya enggak ada nanti. Enggak ada amar ma'ruf nahi munkar lagi. Kita telah mengubur amar ma'ruf nahi munkar berat. Nah, ini seperti itu Bapak Dani. Nah, sekarang yang kedua khilaf kontradiktif yang terjadi pada permasalahan-permasalahan yang memang di situ tidak ada dalil yang gamblang tidak ada dalilnya sama sekali dari Alquran dan As-Sunnah ya. permasalahan kontemporer misalnya tidak ada ayat Alquran atau hadis yang langsung menyebut masalah itu mungkin Bisa diambil hukumnya tapi dengan kias atau dengan mencari illah hukum ya, Mencari alasan-alasan hukum Kemudian dengan menyamakan atau menganalog, menganalogikan dengan masalah lain itu kias namanya ya. Atau ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah Tapi dalil itu multitafsir Ditafsirkan begini bisa, ditafsirkan begitu bisa Nah. Ini yang paling banyak. Perbedaan pendapat yang seperti inilah yang paling banyak. Terlebih lagi adalah dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini? Karena ini masalah yang pelik. Masalah yang rumit. Maka kita mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Fas'alu ahlat tikri ingkung tumla ta'lamun Bertanyalah kepada ahlinya Jika kalian tidak tahu Setelah kita melaksanakan perintah ini Bertanya kepada ahlinya Ternyata jawaban dari para ahli berbeda Kita bertanya kepada seorang ustad Yang ustad ini cenderung pada madhab syafi'i ya pakai fatwanya alimam as syafi'i terus kita cari lagi jawaban dari ustad lain misalnya atau membaca buku dari ustad lain atau ulama lain ulama itu cenderung kepada madhab hambali sehingga jawabannya ya kepada hambali nah terus gimana ini kita sudah disuruh tanya pada ahlinya setelah kita bertanya kepada ahlinya ternyata ahli yang kita mintai fatwa jawabannya berbeda maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini hendaknya kita mengikhlaskan niat kita jujur dalam niat kita mencari kebenaran nah setelah itu setelah kita niat jujur untuk mencari kebenaran jisi Allah subhanahu wa ta'ala sudah kita ambil mana yang Pendapat yang kita anggap kuat Yang kita anggap kuat Mungkin dari ulama Yang kita yakini Mumpuni Oh ini kayaknya lebih mumpuni Ulama ini lebih mumpuni ilmunya lebih matang Lebih lama belajarnya Daripada ulama yang itu Atas dasar-dasar itu kita Memilih pendapat ulama ini Misalnya Tapi dengan niatan jujur Ingin mencari kebenaran Bisa Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk mencari enaknya selo. Kayaknya pendapat yang itu yang enak. Ini berat lah. Ini. Wah, enak cari yang enak sajalah. Nah, bukan begitu niat. Niatnya ikhlas ingin mencari kebenaran di Allah. Ini sikap kita Bapak dan Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti seandainya kita jatuh pada kesalahan, insyaallah kesalahan ini adalah kesalahan yang dimaafkan. Demikian juga para ulama Ulama-ulama yang berbeda pendapat setelah mereka melakukan ijtihad, setelah mereka melakukan upaya yang maksimal untuk mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dalil-dalil dari As-Sunnah, kemudian mereka keliru misalnya, mereka enggak berdosa, malah dapat pahala. Idza hatamal hakim fatahada falahu fa'asaba falahu ajrun. Wa idza hakama fatahada fa, fa akhta'a falahu ajrun apabila seorang Hakim berijtihad, seorang Ulama beristihad menggali hukum dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian benar kesimpulannya benar mencocoki apa yang diinginkan oleh Allah maka dia dapat dua pahala kalau dia sudah mengkaji dalil dengan maksimal dengan penuh keikhlasan mengharapkan kebenaran diisi Allah kok akhirnya salah padahal niatnya sudah benar dan sudah maksimal usahanya kok salah? Palahu ajrun dia dapat pahala satu, bukan dosa. Nah, satunya dapat dua pahala, satunya dapat satu pahala. Enggak ada yang dosa. Selama niatnya benar, selama dibangun di atas dalil, semangat mengikuti dalil, ya. Dan dibangun di atas ini, semuanya sudah menuntut ini dan semuanya semangat mengikuti dalil, mengedepankan dalil. Nah, dan ikhlas mencari kebenaran Allah bukan mencari yang enak yang mana, bukan ini kalau sudah ada tiga landasan ini ikhlas, semangat mengikuti dalil dan dibangun di atas ilmu kaidah kaidah dalam memahami dalil kalau salah maka insyaallah salahnya dimaafkan dan bahkan bisa jadi dapat pahala satu walaupun salah nah silahkan anda memilih pendapat dari para ulama ya dengan berlandas pada tiga ini, ikhlas bukan mencari pendapat yang enak, ikhlas mencari kebenaran si ya Allah, ya, bukan untuk mengedepankan nafsu-nafsu dunia. Kemudian apalagi tadi kita sudah membaringnya dengan ilmu dan semangat mengikuti dalil. Nah, setelah ini, Bapak dan Ibu, kok kita melihat saudara kita berbeda pendapat dengan kita? Kita milih pendapat ulama ah, madhab ah saudara kita ternyata milih pendapat madhabi ya sudah kita berlapang dada bertoleransi begitu apa ada dalilnya bertoleransi bukankah kebenaran itu satu kalau kita mentoleransi iya kebenaran itu cuma satu memang dalam khilak kontradiktif khilak topor itu kebenaran satu tapi satu yang benar itu yang mana terkadang memang tidak semua orang dimudahkan meraih kebenaran yang satu ini nah maka disitulah kita boleh bertoleransi bagaimana. ini pernah terjadi di zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbedaan semacam ini pernah terjadi di zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya La yusallianna ahadukumul asra illa fi bani kuraibah Perhatikan sabda Rasulullah Janganlah kalian solat asar Kecuali setelah tiba di bani kuraibah Perkampungan bani kuraibah Janganlah kalian solat asar Kecuali setelah sampai di bani kuraibah segera kalian pergi menuju ke Bani Quraidah jangan sholat asar kecuali sudah sampai di sana. ini sabda Rasulullah kepada para sahabat akhirnya para sahabat pergi bergegas di tengah-tengah perjalanan di tengah-tengah perjalanan sholat asar, waktu sholat asar tiba belum sampai di Bani Quraidah mereka nah, belum sampai di Bani Quraidah tapi sholat asar sudah tiba waktunya Akhirnya para sahabat Rasulullah SAW berbeda pendapat. Sebagian mereka sholat di tempat di perjalanan tadi. Alasan mereka inas sholat alal minina kitaban maqmuta. Sholat itu adalah ibadah yang sudah ditetapkan waktunya. Waktu sholat asar sudah masuk, kita masih di jalan tetap kita sholat asar karena sudah tiba waktunya tidak kita ulur sampai nanti maghrib nah tadi kan Rasulullah mengatakan jangan sholat asar kecuali si Bani Quraytah ini kan kita belum sampai di Bani Quraytah mereka menjawab maksudnya Rasulullah itu supaya kita bergegas nanti pas sholat asar pas di sana nah berhubung kita ada halangan ya belum bisa sampai di Bani Quraytah ya sudah waktu asar sudah tiba ya sudah kita sholat di sini ini kelompok pertama kelompok kedua dari karangan para sahabat juga tidak sholat mereka nunggu nanti setelah sampai di Bani Quraydah akhirnya mereka sampai di Bani Quraydah itu malam malam hari itu, baru sholat asar intinya mereka berbeda pendapat Lih ini waktu sholat asar, kok malam-malam? malam-malam tak -malam sholat asar. Mereka mengatakan, iya, Rasulullah mengatakan jangan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Qurayitoh. Nah, kita sampai di Bani Qurayitoh pas malam hari ini, ya sudah, kita sholat asar di sini, walaupun malam hari. Sudah selesai. Baik, akhirnya mereka mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berselisih pendapat. Sebagian kita ada yang sholat di bani Kuraythoh, walaupun waktu sholat asar sudah lewat, malam hari. Dan sebagian kita sholat di tengah jalan, belum sampai di bani Kuraythoh sudah sholat. Padahal anda tadi berpesan supaya tidak sholat kecuali setelah sampai di Bani Quraisy. Nah, kita lihat sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Falam yuannif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa hidan minhu. Ternyata Rasulullah tidak mencela dua kelompok ini, tidak dicela. Sudah Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia katakan enggak ada yang dicela. Dua sahabat yang berselisih tadi, dua kelompok sahabat yang berselisih tidak dicela oleh para oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil pertoleransi berarti Rasulullah itu pertoleran. Nah, dalam masalah yang memang pelik. Nah, dalam masalah yang memang rumit ya, itu ada dalilnya kita bertoleransi. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah s.w.t Ya, eh, sebelum saya tutup, sebelum saya tutup, saya akan membawakan dua sikap. Yang pertama adalah tercelak dan yang kedua terpuji. Ada dua sikap dalam masalah me menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada dua, ada dua apa? Ada dua sikap. Yang pertama adalah terpuji dan yang satunya tercelak. Yang tercelak yang tercela dulu adalah tatabu uruhos yaitu mencari-cari pendapat yang enak mencari-cari keringanan ini puasa ramadannya misalnya biasakan puasa Ramadan atau puasa apa idul fitri kan ada perbedaan pendapat ya kan Nah, ada sebagian umat islam yang berpendapat ramadhon jatuh satu ramadhon jatuh hari Selasa ada yang berpendapat satu ramadhon jatuh pada hari Rabu milih Rabu sajalah ketika ditanya kenapa kamu milih Rabu iya, saya Selasa masih bisa makan nah, kalau saya milih Selasa berarti kan saya sudah harus puasa. Selasa saya harus menahan lapar Ya saya pilih Rabu saja, Selasa masih bisa makan saya. Tapi giliran Idul Fitri, ada yang berpendapat satu Sawal jatuh hari Sabtu, ada yang berpendapat satu Sawal jatuh hari Ahad. Pilih mana? Ahli? Saya pilih Sabtu aja Kenapa kamu pilih Sabtu? Saya sudah bisa makan kalau kalau pilih pendapat yang Sabtu, saya berarti sudah bisa makan. Ina, ya kan? Kalau saya pendapat milih pendapat yang ahad, berarti saya kan harus puasa Sabtunya. Tapi kalau saya milih pendapat Sabtu, berarti saya sudah bisa makan dari Sabtu. Nah, ini namanya tataburukos, mengoleksi pendapat-pendapat yang enak. Nah, ini tercelah buat ini. Boleh kita milih pendapat Sabtu atau ahad, tapi dasarnya bukan itu. Dasarnya bukan cari enak, nih, tapi dasar memang semangat mengikuti kebenaran Oh, dalilnya begini-begini. Ah, saya kayaknya mantep ini. Pemaparan dalilnya, pemaparan argumennya yang mengemukakan juga ulama yang insyaallah sudah lama belajar, saya lebih condong ke sini. Ya. Nah, itu kalau dalilnya seperti itu, enggak apa-apa dibangun di atas dasar seperti itu. Insyaallah kita berharap kalau benar, ya, kita mendapatkan pahala, kalau salah kita diampuni. Insyaallah kita bisa berharap seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani seorang kecuali sebatas kemampuan dia. Ya ilmunya sampai sampai situ tok. Nah, dia tidak bisa menjangkau lebih dari itu ya sudah. Allah pasti memaafkan insyaallah kalau kita niatnya bagus. Nah. Yang kedua Bapak dan Ibu, mengambil yang terpuji. Sikap yang kedua adalah sikap yang terpuji yaitu al-akhdhu bil ahwab. Mengambil pendapat yang paling berhati-hati yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam, semuanya membawakan dalil yang kuat, ya. Satunya membolehkan, satunya tidak membolehkan. Ya. Maka kalau Anda bingung dan Anda bisa mengambil pendapat yang paling berhati-hati, itulah yang diambil. Itulah yang diambil. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram sudah saya enggak usah mengerjakan ini untuk hati-hatian. Walaupun ada yang mengatakan halal, tapi saya enggak mengerjakan itulah. Sebab ada yang mengatakan haram. Ya. Nah, ini sikap yang berhati-hati. Kalau Anda tidak mengerjakan sesuatu yang dipersilisikan tadi, Anda dibenarkan oleh semua golongan ulama. Ya. Sebagai satu contoh misalnya. Apa hukumnya menjulurkan celana di bawah mata kaki, tapi tidak sombong menjulurkan celana atau sarung di bawah mata kaki, tapi tidak sombong para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh sombong tidak boleh, tidak sombong tetap tidak boleh sebagian lagi mengatakan, yang tidak boleh itu kalau sombong kalau tidak sombong, tidak apa-apa tetap kita akui wawah oh dan ibu ini adalah pendapat para ulama kita semua yang berpendapat dengan dua pendapat ini ahlu sunnah semuanya maka sikap kita adalah yang paling berhati-hati kira-kira yang mana kalau anda tidak apa namanya ini kalau bingung ya, kalau orang joh mentok gak bisa mengambil pendapat yang yang kuat mana, ya sudah dia pilih yang hati-hati itulah saya nggak usah, nggak usah isbal, nggak usah menjulurkan celana atau mata, apa namanya sarung di bawah mata kaki. Sudah, anda selamat. Ya, menurut pendapat ulama yang membolehkan atau menurut pendapat ulama yang melarang, anda selamat. Ini pendapat yang berhati, memilih pendapat yang berhati hati. Ini kalau memang kita sudah bingung, ya, karena memadu apa namanya, mem memelihat dalil-dalil yang ada ternyata kok sama-sama kuat, ya kan? Ya sudah kita berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil pendapat yang berhati-hati dengan tetap menghormati saudara-saudara kita, dengan tetap menghormati yaitu saudara-saudara kita. Wallahu Taala Alam. Saya kira itu saja sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Namun sudah mendekati waktu luhur, kita sisakan waktu untuk bertanya jawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwasa ini umat Islam terpecah-pecah dalam golongan yang banyak. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahawa umat Islam di akhir zaman akan terbagi menjadi 73 puluh golongan. Sementara dalam ayat Allah Azza Wajalla dan hadis-hadis banyak disebutkan bahawa umat Islam dianjurkan untuk bersatu dan uh, bersatu. Ya, dianjurkan untuk bersatu dan persatuan. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Bersatu dalam hal apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Bersatu dalam hal apa? Wong nanti pasti berpecah belah, ya kan? Tapi kalau disuruh bersatu. Iya, Bapak dan Ibu. Ini pasti terjadi. Iftirakul ummah itu pasti terjadi. Kita diperintahkan untuk bersatu. Mungkin orang bingung, kita disuruh bersatu, tapi kita sudah dikasih tahu bahwasannya akan terjadi perpecahan. Nah, ini sama kayak masalah larangan-larangan yang lain, larangan, ya, larangan mencuri, larangan korupsi. Enggak boleh kita mencuri, enggak boleh kita korupsi. Tapi itu adalah pasti terjadi. Kita gak boleh ikut terjun dalam pencurian, ikut terjun dalam korupsi. Tapi itu pasti terjadi. Ya Kita tetap berusaha supaya tidak terlibat dalam hal itu. Walaupun itu terjadi. Kita mengetahui dan kita menyadari bahwasannya umat ini akan berpecah. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita tidak termasuk golongan yang yang tersesat jalan semaksimal kita, sebisa kita baik bersatu dalam hal apa? bersatu dalam hal-hal yang merupakan prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip Islam, kalau dalam asalah uh, furu atau cabang ini memang gak bisa dipaksakan untuk bersatu tidak bisa dipaksakan untuk untuk satu versi terus karena sebagaimana yang tadi anda lihat bahwasanya di zaman sahabat radiyallahu ta'ala anhum mereka hidup di tengah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, itu perbedaan itu terjadi bapak dan ibu zaman sahabat bukan zaman kita 2017 ini ya zaman sahabat sebaik-baik generasi yang langsung dibimbing Rasulullah, perbedaan pendapat itu terjadi di kalangan mereka. Tapi kan perbedaan yang insyaallah itu berangkat pada dalil. Nah, jadi kita yang dimaksud bersatu kita punya semangat untuk mengikuti dalil semuanya mengagungkan Al-Qur'an, semuanya mengagungkan As-Sunnah, semuanya niat ikhlas, niat jujur mencari kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah berbeda pendapat. Nah. Ya, selaki Perbedaan pendapat tersebut tidak keluar dari ya ini apa namanya koridornya. Nah maka insyaallah kita e, termasuk dalam bersatu. Jadi bersatu itu nggak mesti harus sama dalam semua amaliyah ibadah. Nah, bersatu dalam masalah pokok tapi cabangnya mungkin berbeda. Nah, ya baik, wassalamualaikum. Ini kalau dirinci panjang. Bagaimana cara kita sebagai umat Muslim yang berada di NTT menyikapi penolakan HTI dan FPI yang dilakukan oleh non-Muslim di Kupang beberapa waktu lalu? Mungkinkah toleransi di NTT sudah mulai hilang? Bagaimana cara kita sebagai umat Islam yang berada di NTT menyikapi penolakan HTI dan FPI yang dilakukan oleh non-Muslim di Kupang beberapa waktu lalu? Mungkinkah toleransi di NTT sudah mulai hilang? ini juga panjang jawabannya secara singkat saya bingung mau menyingkat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala zaman sekarang ini adalah zaman fitnah zaman yang penuh dengan ujian zaman yang penuh dengan konflik ya, zaman yang penuh dengan sarut marut maka di zaman fitnah seperti ini ya orang itu dianjurkan untuk ekstra hati-hati benar benar-benar hati-hati salah langkah bisa fatal maka yang paling selamat, langkah yang paling selamat umat islam itu adalah berdoa menghadapi pemimpin misalnya pemimpin yang mungkin sama umat islam banyak dikritik ya kan banyak dicela di sana di sini ya kan karena dituduh ini dituduh itu ini tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah konflik ini adalah fitnah ini adalah ujian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita berpesan kepada kita bahwasanya di zaman fitnah itu yang berlari eh, yang duduk itu lebih selamat daripada yang berdiri yang berdiri, itu lebih selamat daripada yang jalan. Yang berjalan, itu lebih selamat daripada yang berlari. Apa maksudnya ini? Kita ini dalam menghadapi fitnah itu berhati-hati benar, ekstra. Ekstra hati-hati. Nah, nah, ini masalah memberontak kepada pemimpin. Ada yang mengusung manusia untuk berontak kepada pemimpin. Ada yang mengatakan, jangan memberontak. Harus sabar. Mana yang berdiri, mana yang duduk? Hah? Mana yang berdiri, mana yang duduk? Ada yang mengusung manusia, menggerakkan masa, ayo berontak pemerintah. Ada yang mengatakan jangan, kita harus bersabar. Nah, mana yang berdiri, mana yang duduk? Yang duduk adalah yang bersabar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman fitnah itu adalah ekstra hati-hati, orang yang duduk itu lebih selamat daripada yang berdiri, yang berdiri lebih selamat daripada yang jalan yang jalan lebih selamat daripada yang berlari, intinya kita itu yang mana yang lebih ekstra hati-hati itulah yang paling selamat nah. nah, tapi jangan lupa berdoa, doakan pemimpin, ya. doakan negara yang diuji dengan carut marut seperti ini supaya Allah menjadikannya sebagai negara yang aman baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pemimpin mudah-mudahan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin yang baik ya yang menuntun bangsanya, rakyatnya menuju apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang paling besar, usaha yang paling besar Ya, usaha yang paling besar saya kira. Dan yang paling berhati-hati Bapak dan doa tidak ada yang menyelisi yani Doa tidak ada ulama yang mengatakan Haram Semua sepakat doa Boleh, bahkan bagus Tapi berontak ya, Mengusung masa nah, Ini para ulama berbeda pendapat Yang lebih berhati hati mana Yang lebih berhati adalah Berdoa Dan jangan meremehkan doa nah, Kamu cuma doa saja Usaha cuma minimal, ya. kita mengatakan doa kepada Ibu Bukan upah yang minimal. Doa itu bukan cuma. Jangan pakai kata doa, yani disandingkan dengan kata cuma cuma doa. Bukan doa ini bukan cuma. Doa ini adalah sesuatu yang besar. Bagaimana telah kita sampaikan kemarin, ya kewasannya eh, apa namanya? banyak sesuatu yang bisa diwujudkan oleh doa. Sesuatu yang tidak bisa diwujudkan dengan usaha manusia bisa terwujud dengan doa. Mencela ya menghasut masa mungkin enggak menyelesaikan masalah. Tapi doa yang ikhlas yang sungguh-sungguh bisa menyelesaikan masalah. Wallahu aalam. Secara singkat seperti. Ini. Nah. Secara panjang lebar jabri. Baik. Maaf Ustaz, pertanyaan ini di luar tema. Anak ingin bertanya, silakan. Tentang menggantikan sholat, apakah ada Ustaz menggantikan sholat? Maksudnya mewakili sholat? Oke. Kalau ada, bagaimana cara dan waktu untuk menggantikannya? Mohon sertakan detailnya Ustaz. Kodok, iya. Man, nama an solatin, au nasiyah, fal yusaliha, idadakara. Barang siapa yang tertidur, waktunya sholat tidur atau terlupa maka hendaknya dia sholat ketika ingat ketika dia bangun walaupun waktunya sudah keluar ya ini bangun-bangun ternyata sudah jam 7 pagi belum sholat subuh nah sudah pasang alarm tapi gak bangun juga entah karena apa nah, nah kapan waktu sholat subuhnya Ya jam tujuh itu, walaupun sudah keluar, walaupun sudah keluar waktu, ini namanya padok, padok sholat, ya melaksanakan sholat, ini yani yang keluar dari waktunya. Valiusolihah iradat arahnya dia sholat ketika, ketika dia mengingatnya atau ketika dia terbangun. Nah, hah? Nah, ya. kalau sengaja bukan lupa, bukan tertidur, sengaja sengaja meremehkan sholat kalau sengaja ini berarti ada unsur meremehkan menggampangkan maka tidak ada kotok kok malah enak tidak ada kotok nah, iya, karena kotok itu adalah sebuah kemuliaan sebenarnya. saya mengibaratkannya seperti ujian susulan pernah sekolah semua kan <laughs> ya ujian susulan kalau anak sekolah itu kan ada ujian susulannya. ada ujian yang gak ikut ujian mungkin karena sakit mungkin karena ada keperluan yang sangat mendesak itu akan ada waktu khusus untuk mereka namanya ujian susulan siapa yang berhak ikut ujian susulan yaitu para murid yang memang tidak bisa mengikuti ujian dikarenakan undur dikarenakan alasan yang dibenarkan sakit ya kan atau mungkin ya orang tuanya meninggal misalnya atau udur-udur yang lain bukan dia tidak ada maksud untuk meremehkan sholat eh meremehkan sholat meremehkan ujian nah jadi dia nggak ikut ujian karena benar-benar udur benar-benar berhalangan sakit ya nah Murid yang seperti ini berhak untuk mendapatkan ujian usulan. Tapi barangkali ada murid yang enggak ikut ujian karena malas. Kenapa enggak ikut ujian? Ah, malas. Sudah pernah ujian lain. Nah, malas enggak ikut ujian karena sudah sudah pernah ujian katanya. Masa saya harus setiap hari belajar? Kemarin sudah belajar, ini belajar lagi. Kemarin sudah semester kemarin sudah ujian, masa sekarang ujian lagi? Ah, males, ah. malas ah. Alasannya itu. Yang seperti ini layak nggak dikasih ujian usulan? Gak layak sudah biarkan saja dia, nggak usah naik kelapa. Nah, percuma dia dikasih ujra, dikasih ujian usulan. Wong dia meremehkan, ya kan? Nah, Allah alam kurang lebih seperti ini. ini orang yang meremehkan solat, kenapa nggak solat? Sudah jelas ini waktunya solat. Kok nggak solat? Kenapa? Kemarin sudah solat masa saya solat lagi. Malas ya. Ini nggak nggak perlu dikasih kaudok karena kaudok itu adalah sebuah kemuliaan sebenarnya diperuntukkan bagi mereka yang memang benar-benar berusur. Nah, terus bagaimana sikap orang yang seperti ini? Ya sudah dia bertaubat, dia telah melakukan dosa besar, maka bagi dia adalah bertaubat tidak ada kaudok. Nah, dan untuk menutupi ya ini kekurangannya dia memperbanyak sholat sunnah setelah itu. Wallahualam. Kalau Hukum orang yang tidak sholat Apa yang dimaksud dengan orang yang meninggalkan sholat Ini yang perlu kita dudukkan dulu Meninggalkan sholat itu maksudnya apa? Apa memang dia gak pernah sholat sama sekali Atau dia sholat cuma kadang dia dalam sehari gak sholat dua kali atau kadang dalam setahun gak sholat sehari ini apa yang dimaksud meninggalkan sholat yang dimaksud meninggalkan itu adalah attarkul mutlak bener-bener gak sholat sama sekali bukan meninggalkan sekali dua kali ya. jadi hukum yang dipakai adalah hukum yang aghlab, hukum yang dominan kalau memang kesehariannya dia lebih banyak meninggalkan sholat, ya sudah, dia dikatakan orang yang meninggalkan sholat tapi kalau kesehariannya lebih banyak adalah dia sholat tapi dia pernah meninggalkan sekali dua kali nah tidak sampai menjadi sesuatu yang dominan maka dia tidak dikatakan tariku sholat jadi tariku sholat itu maksudnya atarku At al-mutlaq ini yani meninggalkan, meninggalkan sama sekali atau meninggalkan dalam jumlah besar nah ini yang dibahas oleh para ulama meninggalkan dalam artian meninggalkan benar-benar meninggalkan enggak sholat sama sekali atau sebagian hidupnya dia lalui tanpa sholat, sebagian besar bukan sebagian kecil, sebagian besar hidupnya dia lakukan tanpa sholat nah, maka para ulama memperinci juga ini meninggalkan sholat karena apa karena mengingkari kewajiban sholat atau karena males kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat Para ulama sepakat ini sudah keluar dari Islam ya. Sudah keluar dari Islam, mengingkari Pak nah, sholat itu gak wajib, ingkar dia Menurut dia sholat itu gak wajib, gak apa-apa gak sholat itu Dia mengingkari kewajibannya, para ulama sepakat Ya dari 4 madhab semuanya sepakat orang ini sudah kafir seperti ini yang pertama, yang kedua malas. Dia tahu sholat itu wajib, sholat itu adalah ibadah yang mulia. Harusnya saya sholat, tapi ya saya malas gitu Misalnya, jadi meninggalkannya karena malas. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu kafir juga, dan ada yang mengatakan tidak sampai kafir. Tapi mereka sepakat itu dosa besar. Itu dosa besar. Nah, terus kalau seandainya hukum Islam ditegakkan kalau seandainya hukum Islam ditegakkan di suatu negara apa hukumannya dia dikasih kesempatan untuk bertobat kalau dia tidak bertobat dikasih kesempatan 3 hari gak bertobat juga ini berarti memang dia pembangkangannya sudah amat sangat ya fungsi sudah dia sudah dikasih waktu kok masih tetap gak sholat juga ya maka dia hukumannya adalah hukuman apa? Ya, dibunuh, nah, hukuman mati, hukuman mati, bukan dibunuh, hukuman mati. Nah, ya, apa bedanya ya? Lebih, lebih halus saja, pak. Hukuman mati. Iya, nah, karena memang sholat itu perkara besar, pak. Sholat itu perkara yang besar. Para ulama, ya, tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya meninggalkan suatu amalan itu kafir kecuali sholat. Tidak ada ulama yang mengatakan amal suatu amalan dalam Islam yang ditinggalkan kafir, kecuali dalam masalah sholat saja. Nah, tidak ada yang mengatakan meninggalkan zakat karena malas kafir. Tidak ada yang mengatakan meninggalkan haji karena malas kafir. Nah, tapi sholat ada yang mengatakan, walaupun itu tidak semua. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. Zakat nggak mampu nggak wajib zakat. Ya, haji nggak mampu haji nggak wajib haji tapi sholat enggak mampu sholat berdiri duduk enggak mampu berduduk baring enggak mampu berbaring ya beri pokoknya sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan nah walaupun sudah enggak bergerak badannya kecuali cuma mata saja berkedip kedip saja tetap sholat nah menunjukkan pentingnya ibadah sholat nah wallahu wa a'lam apa hukumnya melayat keluarga tetangga non Muslim yang meninggal. Nampulih, yani tapi tidak boleh mensolatkannya, nah, dan tidak boleh apana, mendo mendoakan untuk pengampunan kepadanya, karena ini pernah datang teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan pamannya Abu Talib, maka nabi waldina amanu ayas taufirulil musrikin tidak sepantasnya seorang nabi dan juga uh, kaum muminin memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang musyrik dulu waktu SMA saya pernah ikut mengantarkan jenazah guru saya yang non muslim ke gereja sampai masuk gereja dan juga ikut mengantarkannya ke tempat pemakaman bagaimana hukumnya ustad ya, ya, ya tadi ya tidak mensolatkannya ya, tapi kalau mengurusi ya bagaimana disebutkan oleh siapa ini hmm, ketika Abu Talib meninggal Abu itu anaknya siapa? Ali. Ali apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Ali? idhab fawarih pergilah kamu untuk mengurusi jenazah <tuh> untuk menguburkan jenazah orang tuamu nah non muslim orang tuanya Ali Ali bin Abi Talib Abu Talibnya non muslim ya, seperti itu yang jelas kita tidak mendoakan ampunan nah, karena itu dilarang kita juga tidak mensolatkannya tapi kalau mem mungkin memandikannya mengurusinya insya Allah tidak mengapa yang penting enggak usah ikut ritual kalau ada ritual-ritual masuk gereja ikut ritual ya jangan nah. bagaimana caranya mengajak saudara non muslim untuk bisa bersatu dengan dalam kerukunan? sebagai seorang mu'allab dalam keluarga apakah kita bisa bersiarah ke pemakaman dan mendoakan bagi keluarga non muslim yang telah meninggal dunia sama kayak tadi sudah kita jawab ya tidak boleh mendoakan ampunan kepada orang yang meninggal dalam keadaan musyrik pada saat silaturahim ke rumah keluarga non muslim khususnya pada hari raya besar apakah dalam hukum Islam bisa dilaksanakan atau tidak silaturahim itu berlaku lintas agama muslim punya kerabat non muslim tetap silaturahim nah, baik itu di hari raya Idul Fitri atau di luar hari raya Idul Fitri silahkan bersilaturahim tetap diperintahkan. Nah, bagaimana tadi hadisnya Asmaq pintu Abi Bakar dan juga hadisnya Rasulullah menjenguk pamannya Abu Talib ketika sekarutul maut Pamannya non Muslim, tetap dipanggil paman. Hubungan kekerabatan tidak putus dengan perbedaan agama. Wallahu a'lam. Karena menyikapi orang tua yang telah terbiasa terbrainwash apa ini ya? oleh media. Ini bahasanya bahasa luar negeri. Contohnya selalu mengedepankan logika dan nalarnya, walaupun sudah dihadapkan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Sahih. Jika diladenin saya bisa merusak hadis saya, tapi jika tidak ditanggapi malah menjadi jadi. Bagaimana sikap saya sebagai anak berhubung bapak saya sudah sepuh. Nah, wain jahada ka ala antusrika bima laisalakabi ilmun falatutikhumah. Kalau orang tuamu memaksa kamu untuk menyebutkan Allah atau untuk yakni mengajakmu kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, maka jangan taati. Tapi wasahibuhuma fit dunya ma'rufa. Tetap kamu pergauli keduanya dengan pergaulan yang baik. Ya, tidak taat kepadanya dalam perintah-perintah yang maksiat, dalam pemikiran-pemikiran yang jelas menyimpang ini tapi untuk sikap baik, tetap kita bersikap baik tetap diperintahkan untuk bersikap baik nah dan ini mungkin saja terjadi pada orang tua kita, atau mungkin terjadi pada orang lain ya yang mengedepankan logika atau mengedepankan nalar sebenarnya kita sebagai umat islam tidak perlu takut berhadapan dengan orang yang memakai logika ya. karena islam itu pasti cocok dengan pasti tidak bertentangan dengan logika. Ya. Contoh. Nah. Masih cukup enggak waktunya? Jam berapa? Jam 09.00, baik. Baik, sebagai contoh saja Bapak dan Ibu, sekedar contoh saja ya. Yang paling banyak ditentang oleh sebagian orang termasuk muslim sendiri dari syariat Islamnya adalah poligami. Dengan dalih nggak cocok dengan akal, gitu kan? Kita nggak usah takut, yani dengan orang seperti muah. Nanti kita dituduh non non rasio, begitu ya, menolak rasio. Nggak perlu takut, yani Islam itu tidak akan bertentangan dengan rasio. Nah, poligami yang kayaknya mungkin dianggap bertentangan itu tidak bertentangan. Nah, siapa yang bisa mendudukkan syariat poligami? cocok dengan akal. Siapa? Kalau dalil kan jelas. Fan qihu ma tawbalakum minan isamat nawatulathawa ruba. Nah, jelas dalilnya. Yang saya tanyakan gimana mendudukkannya supaya dia cocok dengan akal. Dengan logika. Gampang apa enggak? Gampang. Begini cara berpikirnya dalam kehidupan ini siapa yang terjun di dunia-dunia yang berisiko? Laki-laki. Ya, yang menjadi sopir truk, siapa? Laki-laki yang mencari nafkah, laki-laki. Yang menjadi apa namanya? pekerja di tambang, ya, pertambangan atau perminyakan yang penuh dengan risiko, siapa? Laki-laki yang kalau seandainya ada perang siapa yang maju perang? laki-laki yang menjadi TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara ya siapa? laki-laki dunia yang berisiko adalah dunianya laki-laki maka ini sangat cocok sekali kalau dikorelasikan dengan sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah perempuan bukan sesuatu yang aneh kalau laki-laki jumlahnya sedikit ya dan perempuan jumlahnya banyak karena memang laki-laki itu seperti itu dunianya dunia yang menantang perang ya kan yang maju laki-laki bukan wanita ya kalau perang ya ya yang nyetir helikopter yang nyetir pesawat pilot-pilot kebanyakan laki-laki pokoknya dunia-dunia yang menantang itu dunianya laki-laki resiko besar yang kerja di pabrik kadang kecelakaan kerja laki-laki kebanyakan seperti itu Nah, dan ini cocok sekali dengan hasil survei yang menunjukkan bahwasannya jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada jumlah wanita banyak sensus-sensus yang menunjukkan bahwasannya jumlah laki-laki itu sedikit ada yang menunjukkan 1 berbanding 3 di sebuah negara 1 laki-laki berbanding 3 perempuan Ya, kemudian di negara lain ada yang 1 berbanding 5 ada yang 1 berbanding 7 itu realita bapak dan ibu gak bisa kita ingkari, memang kenyataannya seperti itu dan memang kalau kita lihat pada sebab-sebabnya memang dunia laki-laki lebih lebih beresiko nah bukan aneh kalau laki-laki jumlahnya sedikit nah jadi kalau ada di suatu negara yang jumlah perbandingan laki-laki dan perempuannya adalah 1 berbanding 3 berarti kalau ada 1 juta laki-laki berarti ada berapa juta perempuan? 3 juta kalau 1 juta laki-laki semuanya sudah menikah berarti akan tersisa berapa perempuan? 2 juta, 2 juta ini kemana? ada 4 pilihan pilihan pertama jadi perawan sampai tua iya laki-laki sudah habis sudah menikah semuanya ya sudah dia perawan tua seumur hidup yang kedua dia menjadi wanita maaf wanita simpanan, ya ia ya, merasakan hubungan dengan laki-laki tapi hubungan yang tidak halal yang ketiga mereka akan berhubungan dengan sesama wanita, lesbi ya. yang keempat poligami <tuh> mana yang dipilih? orang yang insyaallah mengedepankan akal sehat dia gak akan milih wanita dibiarkan sampai jadi perawan tua, kasihan siapa yang akan menafkahi dia di saat wanita-wanita ketika tua menjadi ratu di tengah anak-anak dan cucu-cunya dia tidak punya siapa-siapa tidak -siapa. punya suami berarti tidak punya anak berarti tidak punya cucu Nah, ini tidak akan menjadi opsi yang kedua jadi wanita simpanan ini juga bukan opsi bagi orang yang mengedepankan penalaran yang sehat tidak akan memilih opsi yang kedua yang ketiga ya, lesbi berhubungan dengan sama wanita wanita laki-laki uh, orang yang mengedepankan akal sehat juga tidak akan sudah ya tidak akan mengedepankan ini tidak akan memilih di satu dua tiga tinggal satu saja yang keempat empat ya. nah masuk akal apa jadi semua syariat jangan takut kalau dituduh kita anti logika anti rasul nggak kalau kita dudukkan pasti ada sisi cocoknya wallahu a'lam karena akal itu dari Allah wahyu juga dari Allah nggak akan bertentangan Mohon maaf karena waktunya sudah habis, sudah masuk waktu berurur. Waktu apa namanya pertanyaan yang belum sempat terjawab, mudah-mudahan bisa dijawab dalam kesempatan yang lain, bersama kematery yang lainnya. Subhanallahaladzim dikah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.